Sahabat, setiap kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah Salah satu cara berdakwah adalah dengan media radio Yang pahala dan manfaatnya lebih besar dari sebuah pondok pesantren Seperti yang dikatakan Buya Yahya berikut ini Subhanallah ini dakwah yang besar sekali Pahalanya dan manfaatnya juga untuk menghentikan kesesatan-kesesatan akidah Ini lebih gede dari pondok ini Bukan pondok aja 1 miliar enteng, apalagi untuk ini ya. Semestinya ini orang bakal berebut di dalam dunia media ini. Ini yang ketinggalan kita untuk dunia media dan ini termasuk wasiat Habibullah Baharun. Radio QAM 1089 kini akan memperbesar daya jangkau siarnya agar bisa menyelamatkan akidah umat. Biaya besar bukan menjadi kendala jika dilakukan bersama-sama sehingga ada ikatan hati. Maka... Dibutuhkan pejuang-pejuang yang ikhlas untuk mewujudkan semuanya. Cuma akan kita besarkan, kita ingin besarkan semuanya. Ini akan kita besarkan sampai 10 kilo. Kalau 10 kilo nanti sampai Lampung ke sana, Banten, Lampung, sampai Sumedang. Ini kita akan besarkan dan ini perlu dana besar. Barangkali ada yang dengan suka rela, paling tidak ada ikatan hati. Setiap bulan boleh, seminggu sekali boleh, daftar nanti akan diambil itu uang biarpun hanya seribu rupiah jadi kalau seribu rupiah merasa memiliki radio ini dan gak ada yang ketahuan gak ada ketahuan insya Allah kalau anda tidak menulis tidak ketahuan aman insya Allah kita tidak pernah minta sumbangan keliling ke rumah masing-masing tapi ini nanti ditulis kesiapan saya sebulan seribu ada yang sebulan lima ribu sebulan tiga ribu dan itu hanya dalam tempo tidak lama dua tahun saja dua tahun atau satu tahun nah kalau tidak nyambung ah gak pernah dengar radio gak tambah ilmu nanti jadi ada yang lima ribu boleh 10.000 boleh bahkan ada yang sudah ngambil 5 jutaan boleh tidak ada masalah perbulan dalam tempo yang tertentu 2 tahun saja nah ini, ini adalah program terakhir nanti tolong dibagi, dicatat dan nanti akan dikembalikan nanti kemudian jangan ragu kalau diminta tiba-tiba kok mohon maaf sudah terlanjur saya siap 100.000 perbulan lah kok pas hari itu kok enggak ada bulan ini saya libur buya. enggak ada masalah Wong kita adalah untuk mengikat hati kok tapi mohon semuanya bisa istiqomah tidak ya, usah ragu ini semuanya tidak usah ragu dan tidak usah malu, tidak usah kita hanya karena Allah SWT tujuan kita ingin mengikat sebanyak-banyaknya orang yang belum bisa memberi yang banyak tapi saya malu nyumbangnya, Loh, kok nyumbang malu? ibu semampunya apa? sedikit sedikit itu kalau sudah tulus akan menjadi besar nanti umat Islam Allah Maha kaya. seperti radio-radio yang lain itu kan miliaran juga itu juga mudah, yang beri satu orang, satu orang, satu orang tapi yang lain mana? yang lain belum merasa memiliki, Sambungkan dalam tim ini insyaAllah Kemudian kalau ingin membantu harus ke tempat yang benar. Tidak ada cabang nanti. Baik, ini saja. Nanti pohon dibagi dan tidak usah ragu. Kalau tidak diambil tidak ada masalah. Dan saya tidak tahu. Kalau Anda tidak mengambil saya juga tidak tahu. Dakwah tidak boleh bikin malu. Akan tetapi dakwah adalah mengajak orang dalam kebaikan. Mari daftarkan diri Anda untuk bergabung menjadi donatur tetap di Radioku. Dengan cara ketik nama pagar alamat pagar. Jumlah donasi rutin tiap bulan, diulang. Ketik nama, pagar, alamat, pagar, jumlah donasi rutin tiap bulan. Kirim SMS ke nomor 0852 111194446 diulang 0852 111194446 dan donasi Anda kirim ke Bank Syariah Mandiri kode bank 451 nomor rekening 7311222222 22. diulang bank syariah mandiri kode bank 451 nomor rekening 7311222222 22. atas nama radioku network semoga harta yang anda donasikan akan dilipat gandakan oleh allah swt dan menjadi harta terbaik Anda di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. dengan cara ini meringan dan kalau orang paham dakwah akan berebut insyaallah.